Kompos. pernah kenalkan kompos? asalnya dari kotoran, kotoran hewan, sapi, kambing, ayam, kotor awalnya. ketika dengan diproses, ya, dengan disimpan, dengan di Campurkan dengan cairan-cairan probiotik dan lainnya, itulah kompos. Sekarang bermanfaat. Sebelumnya dia barang yang terbuang. Sebelumnya orang memicingkan mata ke arah dia, kotoran siapa yang mau? Sakti saja membuangnya. Untuk apa lagi manusia mengambilnya? Tapi ternyata dengan satu proses tertentu dia bisa bermanfaat Untuk manusia Untuk tumbuhan Karena tidak ada manusia yang tidak butuh tumbuhan Makanan dia semua berasal dari tumbuhan Beras Jagung Sayuran Semuanya berasal dari tumbuhan Dan tumbuhan membutuhkan pupuk Dan pupuk bisa berasal dari kompos Dan kompos itu berasal dari kotoran Jadi kotoran Semuanya bisa bermanfaat Kalau diproses Amalan kita juga seperti itu. Kita pernah berbuat amalan yang jelek. Berbuat amalan-amalan maafiat. Berbuat amalan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Jelek, kotor. Tidak ada yang suka. Masyarakat tidak suka. Orang tua tidak suka. Bahkan Allah dan Rasulnya tidak suka dengan perbuatan maafiat. Namun apakah kemudian perbuatan maksad itu kita biarkan saja sehingga aromanya dicium oleh semua orang? Seperti kotoran sapi kalau kita biarkan saja dicium aromanya oleh orang-orang? Tidak butuh proses. Karena dengan dosa yang telah pernah kita lakukan, ada proses yang membuat dosa itu menjadi kebaikan. Dosa yang telah kita buat dengan sebuah proses khusus bisa menjadi bermanfaat bagi kita sebagaimana kompos kalau di kotoran kalau diproses secara khusus dia menjadi kompos yang bermanfaat bagi tumbuhan. Itu apabila kita berdosa, bertobat, kemudian berbuat baik. Yang sebaliknya dari perbuatan yang pernah kita berbuat, perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Kita ikutkan semua perbuatan dosa kita dengan perbuatan kebaikan yang berikutnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang artinya mereka lah orang-orang yang bertobat dari dosanya yang Allah gantikan dosanya itu menjadi kebaikan bagi dia sehingga dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada orang-orang yang melihat kebaikannya di hari kiamat atau bertambah banyak ternyata Allah mengatakan ini adalah ganti dari perbuatan kecelakaan kamu di dunia Dunia. Karena kamu telah bertobat, Allah malah mengganti kejelekan dia menjadi kebaikan. Jadi setiap kejelekan yang pernah kita lakukan butuh proses untuk menjadikan dia kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan proses tersebut harus dimulai dengan taubat. Inilah dia pengomposan dosa. Sebagaimana kompos dari kotoran menjadi manfaat. Dan dosa pun bisa kita komposkan Dimulai dengan taubat Sehingga kemudian bisa diganti Dosa tersebut oleh Allah Menjadi kebaikan bagi kita